Ya Selamat pagi Pak S.F.M Selamat pagi b u Ya silahkan Ibu Raida Ya saya cuma mau kasih komentar aja ya MUI itu kurang kerjaan Gak ada kerjaan yang lain apa yang mereka Itu y ya? itu aja yang saya mau kasih komentar、okay. Suruh ngurusin yang kerjaan yang bener-bener aja Jangan ngurusin y a halal dan tidak halal Kosmetik tidak halal apa maksudnya Semua obat-obatan itu Kan tidak h a r u s s e l a l u Bisa berasal dari yang halal Namanya juga obat Itu aja sih saya kasih komentar ya Lata. Oke terima kasih Pak Gilbert Ya kan k i t a tahu sendiri Kalau berdasarkan survei kan Departemen Agama ini paling tinggi Korupsinya kan Iya kan kalau e r a t i f i k a s i begini kan uang ini Ya saya cuma mau kasih satu pandangan itu Kalau、eh, dari ongkos haji kan sudah dapat banyak tuh y a kan、eh, Dari dana yang terhimpun dari umat gitu DAU ya kalau n g g a k s a l a h itu、hmm. Nah itu sudah cukup Sekarang ini sertifikasi Ini kan ajang cari uang nih Besar-besaran Pantara Departemen Agama dan、M、MUI Ya sadarlah Kan Anda semua kan Rata-rata kan Pemuka agama Ya kan Ya ごめんなさい。 ただ、私は大変なことです。ただ、私は大変なことです。私は大変なことです。私は l 変なことです。私は大変なことです。私は大 a な i とです。私は大変なことです。私は大変なことです。私は大変なことです。私は大変なことです。私は大変なことです。私は大変なことです。私は大変なことです。私は大変なことで ハラハラハラハラハラハラハラハラハ a ハ a ハラハラハラハ h ハ a ハラハラハ a ハラハラハ a ハラハラハラハラハラハラ i ラ a ラハラハラハ t ハラハラハラハラ a ラハラハラハラハラハ n ハラハラハラハラハラハ a ハラハラハラハラ Kan ラハラハラハ t ハラハラハラハラハラハ l ハラハラハ k a i t k a n dengan. 私はそれを見ることが a きます。Apa, 私、ね、はこのシーンです。 パンティナンマシャンマサカー、マサハタンマスティア、パーサー、ユー、ファイト、パラアカントメント、パラアマンママカイア。 私は。<Yes. S 1> パジャニーズのパジャニーズのパジャニーズのパジャニーズのパジャニーズのパジャニーズのパジャニーズのパジャニーズのパジャニーズのパジャニーズのパジャニーズのパジャニーズのパジャニーズのパジャニーズのパジャニーズのパジャニーズのパジャニーズのパジャニーズのパジャニーズのパジャニーズのパジャニーズのパジャニーズのパジャニーズのパジャニーズのパジャニーズのパジャニーズのパジャ 私たちは18歳の時に18歳の時に18歳の時に18歳の時に18歳の時に18歳の時に18歳う時に18歳の時に1う歳の時に18歳の時に18歳の時に18歳の時に18歳の時に18歳の時に18歳の時に18歳の時に18歳の時に18歳の時に18歳の時に18歳の a t u poin-poin yang diambil dari kitab suci itu dipakai untuk kepentingan yang lain. Itu jadinya akan, jadinya akan problem. Saya yakin kalau zaman Nabi-Nabi dulu juga sebetulnya tidak mempermasalahkan hal-hal seperti ini. Ini Jadi dia memakai satu d a l i l satu ayat gitu untuk t kepentingan k yang lain. Ini sekarang k a m a n s e n s aja lah. Dengan sertifikasi, dengan seperti peraturan-peraturan ini ujung-ujungnya duit. Tidak hanya di Islam ya, di seluruh agama kalau sudah ada kepentingan-kepentingan seperti ini. ujung-ujungnya Tapi kalau mau di, di, di, di kan, jadi but Trave cheg パ g ナヤ Yang penting adalah proses permohonan sertifikasi halal itu jangan dipersulit. Selama ini kita nggak ngerti, masyarakat nggak ngerti mau ngurus itu d i m a n a Baiknya sosialisasikan dulu kepada masyarakat, baik melalui televisi, radio, koran, dan sebagainya. Kalau mau mengurus sertifikasi halal itu kemana saja, apa saja yang dibutuhkan, ada website yang nggak. Jadi orang bisa, -klik, bisa lihat di komputer, oh ini prosesnya mudah. Sehingga tidak merasa terbebani dengan adanya peraturan-peraturan yang baru. Itu pertama. Kedua, kalau andai kata ini mau disertifikasi, tolong juga harus ada syarat-syarat e -syarat a n i s formal yang surat-suratnya dan sebagainya. Kira-kira apa yang bahan bakunya bagaimana, bagaimana dan bagaimana. Kadang-kadang kita nggak tahu n i h barang-bahannya kadang-kadang impot. r Apakah bisa ketahui b a r a n g i m p o r ini, b a n k b a k punya Hal a p enggak, apa itu bagaimana Jangan nanti kita ngurus-ngurus Disalahkan -ngurus, lagi gitu loh Terima kasih hanya itu aja. Terima kasih Pak Karya, Pak William, selamat pagi Saya rasa ini <tuh> Saya sebagian setuju dengan pendapat yang pertama Tapi yang penting ini Domain Departemen Kejahatan ya Bu Departemen a g a m a Saya pikir tidak usah bercampur ya Kita Departemen Kesehatan RI juga kan kerja berdasarkan undang-undang juga yang tahu bahwa disini mayoritas muslim gitu. Saya rasa s a l i n g g a n t i Departemen Kesehatan aja udah cukup ya. Jadi Departemen Agama dan MUI tidak boleh, tidak usah ikut campur lah gitu. t e r i Makasih. Terima kasih kembali Pak William. Pak Adi, s i l a k a n Ya... Ini f e n o m e n a n y a Akan m e m p u n s a i Karena begini Dalam proses pemutahan b halal itu Biasanya ada survei Dari Nadi itu waktu Survei itu banyak tim yang, yang Terutama dari tim Tepatkan agama dan kesehatan itu Minta Apalagi itu oleh importnya Minta dibantu fasilitasi Untuk men menjauh p e n a j a r a tujuan Ekspor disana Atau asal barang itu, nah itu kan membebani itu biasanya, itu, tapi ujung-ujungnya duit gitu, kalau makin besar perusahaan n ya makin bergeningnya makin tinggi pasti itu, dan udara negara praktek bangsa kita tuh selalu begitu Jadi harusnya dibuat sesimpel mungkin. Kalau memang itu bodongnya Departemen Kesehatan, y a s e b e g u s n a tinggal orang Departemen Agama ini m e u n g i s u meminjam dari sudut halalnya. Itu p u n harus dibuat sesederhana mungkin kalau rumit. Waduh, apalagi melibatkan banyak pihak, udahlah, ujung-ujungnya duit gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Adi, silakan. Ya, saya setuju dengan Pak yang sebelum saya ini. Kedua,、eh, kalau misalkan yang...、Eh, ...harus merestui atau memberikan sertifikat halal untuk bagian itu Departemen Kediatan. Dikas tujuh tadi kalau dibayar sepen agama, itu hanya untuk mencari duit. Karena masalahnya sekarang kalau dipandang halal atau enggak halal. dan sekarang mau tanya, CEO-nya Bank NISP itu katanya sakit lever, kanker lever, sampai diganti levernya babi. Dia sekarang job. Nah kalau itu gimana Saya e k halal nggak? s mau tanya sekarang Kalau itu katanya haram Tapi bisa menghidupkan orang Gimana pikirannya gitu loh Terima kasih Ya terima kasih kembali dan Pak Leo Selamat pagi anda yang terakhir Ya selamat pagi Ibu Kalau pendapat saya sih dengan campur tangannya Kementerian Agama Dan、uh, MUI itu akan mempermahal obat, jadi orang-orang yang susah n g a k ketolong dengan harga obat yang mahal gitu. Memang nggak usah ikut campur. Dan agama itu tidak memang tidak menyelamatkan gitu. Terima kasih. Amin. Selamat siang. Siang. Silakan Pak. Ya, mau saya sih kalau bangsa Indonesia mau maju ya jangan terlalu fanatik sama agama. Saya nilai sih ada k e l o m p o k golongan, mungkin untuk agama aja kepentingan. Ya sekian terima kasih Terima kasih Pak Amin Pak Eko s i l a k a n Kalau menurut saya ya Kalau memang bisa ya gak apa-apa Kalau memang ada ya n g h a l a l Ya gak apa-apa Tapi kalau memang gak bisa ya, masih darurat Ya apa boleh buat Itu aja jadi kita simple kok Kenapa yang terbaik itu bisa kita lakukan Ya kita lakukan Itulah、uh, filosofi kita Makasih p a s Tfn selamat siang ya. Dengan ya, Pak Sugi s i l a k a n Pak Sugi Sebenarnya yang harus disertifikasi itu produk yang bukannya halal, tetapi yang tidak halal. Nah, itu adalah baru benar. Kalau MUI juga tidak bisa menentukan apa yang sebetulnya terkandung itu m e n e r u s n y a sesuai yang halal. Tetapi itu k a l a u hanya p e m b o k o n a n kalau menyatakan bahwa itu adalah、uh, halal. Tetapi kalau menyatakan tidak halal,、hmm. nah, itu baru benar. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih kembali, Pak Robet, r selamat siang, silakan. Halo. Halo. Ya, silakan Pak Robet. r Ya, jadi kita harus lihat dengan kepala dingin. Kalau kita bicara tentang wajib, wajib itu kan berarti harus satu persen. Kita ini negara Islam a t u negara d o n e s i a kita harus berdiri di atas undang-undang dasar -undang empat puluh lima. Jadi segala sesuatu yang berbawa g a m a itu tidak bisa dipaksakan Kita harus jelas disitu bahwa kita ini negara hukum Jadi kalau bicara wajib, saya rasa gak boleh Tapi kalau disarankan, ya silahkan aja Jadi tolong jangan nanti alasan Karena sertifikasi itu mahal Baik, baik mahal ataupun murah s a y a r a s a tidak bisa dilakukan Ataupun gratis sekalipun Kita tidak bisa memaksakan Jadi tolong kita sudah lah Jangan terlalu mengaksakan harus halal atau haram Karena kita ini bukan negara Islam Terima kasih Pak Andre, selamat siang Pak Andre、uh, Selamat siang s i l a k a n、uh, Saya seru juga dengan Bapak yang terakhir komentarnya Itu gak ada masalah、oh, ya Kalau memang mau disertifikasi Atau jangan dikasih、uh, dia a a、oh, Bapak k s i h a n ini orang udah Kadang-kadang untuk berobat tak ada Itu udah d i 私は。 じゃあ、どうぞ。